Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi in wa inna ilaihi raji'un. Mana shada bihi wa nastarjid. Naud billahi min syururi am kusina min sayiat a'malina. Ma ya'dallah wa kalamu billah. Wa ma ya'bul falah adiyalah. Wa syahdu ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah na sayyidina Muhammadun abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wasallim wa barik Muhammad wa ali sallam tabarak Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. saudara ada satu diktat dan satu ekstra diktat. Ekstra diktat mengenai rokok dan diktat yang ada dihadapan saudara adalah bertema inti akhlak serta ekses-eksesnya sebagai bukti marilah kita bersama-sama mendengar sepatah dua yang akan saya kemukakan sekarang ini Saudara-saudara sekalian, barangkali tidak seorang yang belum mengerti bahwa kita umat Islam mempunyai seorang Nabi yang inti putusannya selain tawhid adalah menyempurnakan akhlak dan tidak seorang pun barangkali di antara kita yang masih meragukan bahwa kita umat Islam betul-betul dipelihara diatur dalam segi akhlak ini sehingga zaman yang kita hadapi betapapun buruknya keadaan yang kita hadapi betapapun krisisnya kita tidak akan hancur kita tidak akan lenyap ditelan oleh sejarah dan dimakan oleh serigala-serigala zaman Di setiap waktu Hanya Karena akhlak Tetapi akhlak yang berlandaskan keimanan Jadi Dua syarat Harus kita perhatikan Harus ada pada kita Selama kita masih hidup Yaitu Keimanan Dan akhlak Dua-duanya harus sekaligus kita miliki Dan harus dimiliki oleh umat yang mau menang Mau hidup jaya Kalau iman kita itu tidak ada partnernya Tidak ada gandengannya Maka iman kita tidak akan banyak mempunyai arti Jadi umat beriman Akan bisa dikalahkan oleh siapa saja yang mempunyai kelebihan akhlak Dari kita yang beriman ini Menurut Imam Ghazali Akhlak itu banyak seginya Banyak pula cabangnya Tetapi Intinya akhlak adalah empat esensnya akhlak adalah empat Umat yang beriman tidak berakhlak berarti dia tidak sempurna mencapai keimanannya. Sebab iman qaulun wa amal. Antara iman adalah akhlak. Karakter moral itu harus berada di samping iman. Jadi orang yang beriman tapi tidak berakhlak, dia belum meyakini dan belum menyandang keimanannya itu. Malah ada kalanya orang tidak beriman Dapat lebih unggul Karena akhlaknya saja Hanya karena akhlak Orang yang tidak beriman Akan mengalahkan orang yang beriman Tapi tidak mengamalkan imannya Dan tidak memiliki akhlak Contohnya Jepang Adalah negara Tidak berkeimanan Malah mereka tidak membicarakan Sama sekali Tentang masalah Iman dan agama Tetapi mereka berakhlak Berakhlak lumayan Mereka dapat mengalahkan Eropa Dan Amerika Dan negara-negara Arab Yang berkeimanan Tetapi tidak berakhlak Ini fakta Tetapi jika seorang Atau suatu masyarakat Atau suatu bangsa sudah tidak beriman Dan tidak memiliki akhlak Maka umat tersebut Tidak dapat ditolong lagi Dia pasti hancur Dirobek-robek oleh Kaum yang kuat Di dalam dunia Yang bertahkim hanya kepada kekuatan Otot, kuku Sinapang Dan mesiu Saudara-saudara umat yang lebih kuat teknologinya akan menelan umat yang tidak kuat ini. Sebaliknya, umat yang sudah berakhlak, di samping dia berkeimanan, tidak ada yang mengalahkan dia. Dan mungkin tidak ada satu kekuatan di dunia yang akan mampu mengalahkan dia. Sekarang marilah kita mengintrospeksi keadaan kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mulai merasa tahun-tahun ini kita merasakan bahwa akhlak akhlak dan keimanan kita mulai sedang dirongrong dan dengan sistematika yang amat teratur rapi sekali jika kita tidak segera sadar tidak segera dapat mengatur kedudukan iman di samping akhlak kita gandengkan kembali Maka tidak lama lagi Kita sudah juga tidak dapat ditolong Bagaimana tidak Sistem pendidikan Dan pelajaran kita Sudah mulai akan dipisahkan Dengan agama Hukum kita akan dipisahkan dari agama Lantas pemuda dan pemudi diberi contoh wajah-wajah koboi yang berani tanpa akal tanpa pengetahuan tanpa agama diberi contoh wajah-wajah genit dari perempuan-perempuan barat yang tak beragama tak berakal <tuh> dan juga tidak berpengetahuan di semua tempat di TV di majalah surat-surat kabar film dan di mana saja ada kesempatan pemuda dan pemudi kita dipantontonkan wajah-wajah itu cowboy cowboy wajah perempuan-perempuan genit contoh contoh yang tidak baik diberi contoh bagaimana orang kulit putih yang tak beragama tak berakal bagaimana mereka bergaul dengan sesama mereka Jika mereka desko Atau ajujing Dan berpiknik muda-mudi Kita harus ikut juga begitu Contoh itu diperlihatkan kepada generasi muda Bahkan kadang-kala Dipraktekkan sekali Maasyaran muslimin Ada sebuah sekolah di Bangil Dan saya minta maaf dari pimpinan sekolah itu. <tuh> Rupanya menentukan pakaian seragamnya itu putih. Pakai dasi hitam. Jadi anak-anak kita, bangsa Indonesia, beragama Islam, hampir diwajibkan pakai dasi hitam. Sampai pakaian berwarna putih. Tidak peduli, dia lelaki atau perempuan Maaf Di barat Saya belum pernah melihat Perempuan pakai desi Jadi kita di sini Mau lebih barat dari orang barat sendiri Dan coba Dan coba sudah tentu Kita akan mencapai segala ilmu pengetahuan Barat Dengan cuma mengganti pakaian nasional Itu sih Mendingan jadi kebudayaan kita lemparkan Diganti dengan ilmu sains Yang memungkinkan kita mumpul sampai ke bulan seperti Amerika Itu lain lagi Tetapi sampai sekarang Yang sudah pasti Indonesia kita terbang Jawa kita terbang Dan ilmu barat belum berkembang Ini musibah Ini silakam kalau orang belum tahu bahawa ini celaka, itu adalah lebih celaka lagi dari celaka itu. Wajahilun la yadri biannahu la yadri. Orang kalau tidak mengerti itu berat. Tapi kalau tidak mengerti bahawa dia tidak mengerti susah. Dan itu semua berjalan tanpa ada teguran, tanpa adanya orang bijaksana yang mengoreksi. Itu satu kejanggalan Saya kira cukup kalau pemuda-pemudi kita pakai pakaian nasional Yang muslimah disuruh pakai pakaian yang dimaukan oleh Allah Tuhannya Ilmu pengetahuan bisa dicapai Dengan pakaian itu Tidak perlu membaratkan diri Tidak perlu mentimurkan diri Biarlah kita kokoh ulet, Dan inilah kesabaran Dan kesabaran adalah inti akhlak salah satu. Saudara-saudara, saya harap para ulama, termasuk diri saya sendiri, dapat menempatkan diri sebagai penegor, sebagai korektor yang jujur, yang ikhlas dalam masalah pakaian, pergaulan generasi kita, sebab kebejatan itu mulainya dari pakaian dan pergaulan atau dibalik dengan pergaulan dan pakaian, mulainya bejat itu dari sini. Jadi semua kebejatan, termasuk juga korupsi yang kira-kira sepintas lalu tidak ada hubungannya dengan pakaian, sebetulnya ada hubungannya dengan pakaian. Ada hubungannya dengan wakarna fibuyutikun, walatabarraju natabarujah jahiliya tidak mula. Eh para perempuan, beradalah kalian tetap di rumah. Beradalah kamu di posmu di tempat kerajaanmu di tempat kekuasaanmu suamimu yang kami paksa untuk mencari nafkahmu. Kamu bebas mencari nafkah. Kamu berada di rumah seperti seorang majikan, seperti ndoro. Kamu dipaksa hanya untuk memelihara anak-anakmu timbulkan generasi yang baik. Kurang apa Saudara-saudara? Tapi sistem pendidikan barat dengan emansipasi wanita yang di tiup-tiupkan oleh mulut-mulut Yahudi dan orang barat dan kita telan mentah-mentah. Paling banter menyebabkan perempuan-perempuan kita ini babu, pelayan. Dan ini malah yang kita mongka. Subhana Nakeyarbi Ma'ahumasya Allah, Maha Suci Engkau Ya Allah. Bagaimana kita bisa menjadi keblinger sampai begitu? Kita nanti dipasang sebagai sekretaris di kantor. Ini kadama, ini pelayan, bukan majikan, tukang motong karcis di bis, ini pelayan, tukang jaga toko, pelayannya orang beli. Ini perempuan yang bangsanya ibu kita ini Pelayan Kenapa tidak di rumah tangganya Dia menjadi pelayan Dia di rumah tangganya Aji Tahu Aji ya? Bahasa Jawa Aji itu terhormat Mengapa dia pergi Ini cuma kepingin meniru barat Ini salah Dan salah ini Mempunyai akibat Dan akan pasti Mempunyai akibat Tidak mungkin ada kesalahan tidak ada akibat Salah bertindak Tunggu akibatnya Sebab dunia ini berjalan di atas hukum Sebab dan akibat Jadi sekali lagi Kalau kita para ulama pasif Diam Apalagi kalau kita yang salah paham sendiri Ini lebih bahaya lagi Karena kadang-kadang kita ini tertarik oleh suara-suara lawan yang begitu sistematis dia gambarkan sampai kita kepencut memakai cara itu kita kadang-kadang para ulama keliru misalnya kita katakan walaupun pakai gamis jubah ya tidak bisa jadi Arab ini keliru kalau yang bicara begini ini Ki Hajar Dewantoro Bung Karno Mangon Sarkoro, orang yang memang tidak pernah mendengar apa asbab orang pakai ganes, ya kita maafkan. Tapi kalau orang-orang ulama bicara begini, kita jadi sedih. Kok tutup mulu itu? Siapa orang pakai jubah ini bukan jadi Arab, kok perlu amat jadi Arab? Kita ini etibah Rasulullah Shallallahu. Jadi orang yang memakai jubah kalau Muslim itu sudah pasti nawa itunya etibah it kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab apa? Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelakuannya, agak-adat istiadatnya, pakaiannya, semuanya itu bukan milik bangsa Arab. Nabi itu sendiri bukan milik bangsa Arab, milik inter. Kurannya juga bukan milik bangsa Arab, internasional. <tuh> Sebab nanti kalau kita pakai anggapan seperti tadi, lama-lama nanti kita beranggapan, iya masih cora Arab, ya obat dari Arab. Sudah, ya ada orang belajar bahasa Arab. Bahasa Arab bukan punyanya Arab, punyanya Quran. Dan saudara harus mengerti Quran dimanapun saudara berada. Jadi kalau ada orang Turki atau orang Afrika memakai gamis bukan karena dia kepengin jadi Arab. Arab sudah tidak memincutkan orang untuk ditiru sekarang ini. Entah kalau Arabnya saya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa bihi ta'ala anhum, Ali sekarang sudah ada. Tapi orang masih juga pakai karena melihat wajah Rasulullah kelakuannya dan bahasa juga bahasa Qur'annya. Bahasa kesatuan internasionalnya. Bukan bahasa kita bahasa Islam bahasa Allah yang memilihnya untuk menjadi pengantar kata bahasa pengantar Al-Qur'an Saudara-saudara ini juga perlu dibaari Kadang-kadang kita keliru nanti orang akan berbicara lah kalau pakai celana dan dasi apa jadi Belanda Ya juga tidak jadi Belanda sama-sama tidak bisa jadi belanda ya lebih baik kita pilih yang dianjurkan oleh Allah ittabi'u innakum bi rasulillah uswatun hasanah tabattana lakum bi rasulillah uswatun ini sama-sama kalau pakai desi tidak bisa jadi belanda kalau ngomong inggris tidak bisa jadi uh, margaret teacher punya anak uh, lebih baik ngomong saja Bahasa Al-Qur'an Jelas sudah saudara ya Jadi kadang-kadang kita para ulama keliru Keliru mendengar simpang siurnya Perupahanda Yang karepnya itu Mau jadi nasional Loh kita nasionalis Kalau kita pakai begini nasionalis Apa kita sudah tidak nasionalis Kalau Pangeran Diponegoro Pakai begini nasionalis Kalau Imam Bonjol Kalau sentok, alibasa, mamagik ini juga nasionalis jangan dikira, malah nasionalis mereka lebih teles, clearnya lebih cereng dan mereka nasionalis pakai ada tanggung jawab Allah bukan nasionalis ke barat bukan nasionalis ke timur ada nasionalis seperti Nyiriri, nasionalis Afrika tapi kiblatnya Afrika, Soviet ada nasionalis Sadat Kiblatnya Washington Kanasionalis sebab tidak agamis Saudara-saudara uh, Jadi kita para ulama hendaknya Betul-betul berdiri Di tengah Mengoreksi semua yang keliru Dengan ikhlas dan jujur Dan kita harus bersedia untuk diskusi Kita kalau bicara seperti begini Bukan berarti kita tidak mahu bangsa kita untuk maju, ilmiah kita kepingin kita maju, tetapi jangan membuang yang penting-penting. La -penting. tustadilul ladhi wa adna bil ladhi wa keh. Itu dalam Al Quran memisahkan bangsa Yahudi yang merubah menggantikan yang mahal dengan yang murah. Jangan mahu agama, keimanan, akhlak, budi, pekerti moral, itu jangan ditukarkan dengan ilmu yang belum tentu ya kita cari ilmu tapi ilmu tidak tentu kita capai sampai kita bisa maut ke bulan atau bisa ngawang kita di Mars belum tentu sama-sama belum tentu yang sudah pasti kita mau pakai untuk menghadapi Allah hari kiamat ini jangan sampai berantakan jangan sampai yang dikandung kececeran yang dikejar belum tentu capek. Saudara-saudara Jadi karena itu Untuk menanggulangi itu semua Kita harus lebih dahulu Berakhlak Marilah kita sekarang mulai Membaca Diktat ini Dalam diktat ini ada Saudara perhatikan nomornya Nomor satu Inti moral Adalah empat Ummahatul akhlaq empat: Al Sabet, Al Shajaaat, Al Hayaa, Al Sittiq, Sabar, Brani, Malu dan Jujur. Ini sudah segera. Kalau di, kalau berada, bersemayam di dada seorang, atau di dada satu umat, atau satu bangsa, maka itu bangsa sudah luar biasa kuatnya sebab bangsa itu mesti atau orang seorang ini mesti sabar. Sabar itu ulet. As-sabru ma'allah. As-sabr ma'ikhwanik, as-sabr ma'nafsik, as-sabr ma'usratik, as-sabr ma'annas kullihim ajma'in. Kita mesti sabar menjalankan taat. Jadi sabar pada Allah. Sabar dengan keluarga. Sabar dengan teman-teman. Itu sabar harus dan yang kanti, sabar. Jangan kesusu. Kita tanam ini hari, tidak pungut besok. Tunggu. Bahkan kita mesti tanam dalam pikiran kita. Seumpamanya saya yang tanam. Ini buah mangga. Saya yang tanam. Tapi saya tidak ikut makan. Toh ada manusia yang akan makan. Toh kemungkinan burung yang makan. Itu semua tercatat oleh Allah. Dalam giru kita di hari kiamat. Jadi kita jangan takut seorang Muslim pokok kerja baik bakti kepada Allah sampai Rasulullah SAW itu anjuran untuk kita bertanam tanam tanaman yang berbuah mangga manggis sawu kadang-kadang kita tidak ikut makan apalagi orang yang tanam seperti saya sudah tua begini belum tentu ikut tapi saya yakin bahwa itu nanti akan dimakan oleh sesama manusia. Biar dia muslim, biar dia kafir, biar dia burung, biar apa Itu semuanya saya nanti akan dapat di kubur Sebagai hasil amalan saya Apalagi menanam manusia Apalagi menanam kader Apalagi menanam manusia yang bermanu, bersopan, berkhaya Itu tanaman yang maha hebat itu Luar biasa ya? <tuh> Tidak ada tanaman seperti itu jadi kalau umat ada sabar, tidak berani Itu namanya nanti akan membebek saja Tidak ada keberanian Jadi keberanian ini perlu Keberanian yang tidak berangasan, tidak ngawur Berani di dalam batas-batas menjalankan tugas dan kewajiban Itu baik Berani berterus terang Tidak ngempat kebenaran Tidak menutupi hak Itu berani yang dipuji oleh umat Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Abul Jihad" kalimat hat, kepada Sultan Jair, sebaik-baik jihad dinilai oleh Allah adalah kata yang benar di hadapan penguasa yang boleh Abul Jihad. Apa sebab? Sebab ini dibarengi oleh syajak, ah. oleh keberanian, dan di sini letaknya Al-Fadl akbar yang ketiga, alhaya. Seorang harus bermalu, mempunyai malu. Kalau orang tidak ada malu, ini orang bisa berbuat segala galanya. Idzalam tastahi, fasna ma syit. Orang yang malu tidak akan mencuri. Orang yang malu tidak akan korupsi. Orang yang malu dia tahu dirinya, kalau dia tidak bisa berbuat itu, dia minta maaf, dia mundur. Dan minta maaf Saudara-saudara, saya tidak bisa mengurus saudara dan saya minta maaf mundur. Itu orang ada malu. Kalau orang duduk di tempatnya sudah tidak ber, tidak mempunyai eh, sudah mengerti bahwa dia tidak berhasil, sampai disindir-sindir, sampai diculek-culek matanya, saya tidak mau bangun dari tempatnya. Lah, ayah aku, ini orang tidak ada malu. Jadi mestinya orang itu ada malu. Dan malu ini kerennya akhlak. yang kata-kata kita harus benar, itu benar mesti orang berani, tidak pernah ada orang berani yang dia bohong setiap orang yang bohong itu takut kalau orang yang berani, dia tidak takut dia akan berkata dengan sebenar-benarnya saudara-saudara, ini pembahatul akhlak pertama, sabar dua, syajah tiga, haya, malu dan empat jujur. Akhirnya yang kedua, orang sabar disenangi orang, orang yang berani disenangi orang, orang yang bermalu disenangi orang, orang yang jujur disenangi orang. Ini hasilnya di dunia. Tiap orang yang jujur disenangi orang. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikitari oleh seluruh gureh dan gureh kafir? dan kafir adalah lawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka respek dan hormat dan senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab so, beliau amin, jujur. Sebab so, beliau itu orang yang berkelakuan baik. Suja kalau perlu dan beliau sabar. Itu disenangi orang. Barang-barangnya orang kafir itu dengan merasa perasaan yang Bagaimana dititipkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka tidak ketemu satu orang pun yang dipercaya oleh mereka sendiri. Jadi mereka dengan mereka tidak saling percaya mempercayai. Yang dipercaya adalah lawan tunggalnya ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima titipan itu. Dan waktu beliau mau hijrah, titipannya lawan-lawan yang mengganyang dia siang dan malam, pagi dan petang ini dikembalikan mestinya kan dipakai dulu nanti saya tempuhi sekarang saya dalam kebutuhan kamu memerangi aku uangmu aku beku kan menurut hukum internasional itu masih dibenarkan tapi Rasulullah saw tidak ya Ali engkau tidur di tempatku ini besok ini amanat-amanatnya orang saya sudah tanda-tandaik kembalikan ini orang harus jujur dan disegani jadi kalau kita sekarang ini Tidak sabar Tidak berani Tidak segan segal Ya maaf-maaf Apa namanya saya tidak bisa mengartikan Yang jelas kita tidak dihormati orang Kalau kita tidak sabar Berarti kita ini mantang-manting sendiri Tidak bisa dihormati orang Dan tidak bisa disenangi orang Saudara-saudara Inilah inti Daripada Allah dan saudara tentu bisa membayangkan. Kalau kita dalam hal ini mencapai empat intinya akhlak ini. Maka umat Islam jaya. Umat Islam disegani orang. Dan umat Islam disayangi orang. Saudara tahu kalau saudara pergi ke negeri Jepang misalnya. Atau Singapura dekat. Itu polisi-polisinya dan anggota-anggotanya semuanya itu begitu setia. Jujur. Tidak pernah mau disuap orang. Tidak pernah ada orang berusaha menyuap. Hanya 10 tahun, 20 tahun baru ada satu skandal pengkhianatan. Dan itu segera ditemukan dan segera dibinasakan orang itu oleh masyarakat. Jadi itu bangsa masih wuduh, masih sotih. Apalagi sesama mereka. Saudara-saudara, ini walaupun orang kafir, tapi itu perlu diperhatikan akhlak itu. Kalau kita memang sudah dianjurkan, Quran itu berapa puluh ayat. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hei Muhammad, sabar wa, kaya apa koru nabi ulul azmi usabar. Wasbir wa masabruka illa billah. Sabarlah. Kesabaranmu itu nanti akan mendapat sesuatu daripada Allah, untuk Allah. Yaitu